bareng bersama Pax Anchor Community langsung saja tidak usah banyak cakap kita panggil sama-sama yang Anda tunggu yang Anda nanti ayu arsita tu pala A sorrir, a sala